Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Allahu ahad, Allahus somad La hawla wa la quwata illa billahi al-ali'il azim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Semoga kita termasuk orang yang diputuskan harapannya Dari apapun, dari siapapun selain berharap hanya kepada Allah Semoga semua sandaran kita dirobohkan oleh Allah Selain bersandar hanya kepada Allah karena hanya Allah tempat makhluk bersandar. Kajian kita kali ini Asma Allah as somad Allah yang tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Suatu saat dalam Sahih Bukhari Abu Said Al-Qudri semoga Allah ridho kepada beliau Rasulullah bersabda apakah kalian sanggup untuk membaca sepertiga dari Al-Quran pada satu malam lalu hal itu memberatkan para sahabat siapa yang sanggup melakukannya wahai Rasul sepertiga Quran dalam satu malam lalu Rasulullah SAW menyabdakan bahwa Allah Maha Esa dan As-Somad yang mengandung hal tersebut sepertiga Al-Quran adalah Al-Ikhlas kita simak Al-Ikhlas A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu Ahad Allahu al-Samad. Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu Kufuan ahad Katakanlah Kulhu Allahu ahad Dialah Allah Yang Maha Esa Allah tiada ilah Yang bergantung kepadanya Allahu samad Segala urusan bergantung hanya kepada Allah Tidak beranak dia tidak beranak dan tidak diperanakan Dan tiada apapun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam tafsirnya Ibn Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas Semoga Allah ridho kepadanya As-Somad adalah tuan yang sempurna dalam kedudukannya Yang mulia dan yang sempurna dalam kemuliaannya yang agung dan yang sempurna keagungannya, yang lembut dan sempurna kelembutannya, yang kaya dan yang sempurna kekayaannya, yang perkasa dan sempurna dalam keperkasaannya, yang berilmu dan sempurna dalam keilmuannya, hakim dan sempurna dalam hikmahnya. Dialah Allah yang Maha Sempurna dalam segala bentuk kemuliaan kedudukan dialah Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat ini tidak layak kecuali hanya bagi Allah oleh karena itu Allahus Somad itu adalah putus harapan hati dari selain Allah untuk kepentingan diri ya jadi kita harus melihat tidak ada satupun yang bisa menolong Kecuali hanya Allah Bergabung jin dan manusia Seluruhnya Dari awal sampai akhir Akan memberikan satu butir Nasi saja kepada kita Kalau Allah tidak menghendaki Sampai tidak Tidak, tidak atau tidak akan pernah tidak. Tidak, akan. tidak akan pernah Kalau Allah tidak menghendaki Nikmat sampai Walaupun seujung kuku Tidak bisa sama Bergabung jindan manusia seluruhnya Akan mencelakakan kita Kalau Allah tidak menghendaki kita celaka Celaka tidak? Tidak Maka jangan berharap apapun dari makhluk Untuk kepentingan pribadi Berharap hanya ke Allah Lalu bagaimana kita bergaul dengan makhluk? Berharap makhluk Jadi dekat dengan Allah Bagus Berharap makhluk dibahagiakan Allah bagus berharap yang lain manusia lain dapat hidayah itu bagus tapi kita bergantung ingin diberi ingin dipuji ingin dihormati ingin dikagumi ingin dibalas budi'i tidak perlu karena semua itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki jadi kalau kita sudah kenal Allah Allah pemilik apapun Di langit dan di bumi Allah yang menggenggam apapun Yang kita inginkan Allah menguasai apapun Yang kita cemaskan Sudah Kenapa harus lari kepada selain Allah Tapi apakah boleh kita bicara Minta tolong ke orang Kalau sekedar mulut boleh Hati tidak boleh Karena walaupun dia ingin menolong Kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi Makanya kalau nanti dalam kesulitan uang Misal orang tua tidak bisa ngirim uang Kita kita minta ke orang tua Pak kami sudah habis bekal Kata orang tua Nah persis ibu bapak juga habis bekal Gimana bapak ibu tidak bisa ngirim Gak apa-apa Pak Allah sedang mendengarkan obrolan kita Memang episodenya sekarang Sedang ditahan rezekinya Tapi gimana nak Bapak gak bisa ngejamin kamu Benar Pak Bapak tidak pernah bisa menjamin saya Yang menjamin saya adalah Allah yang menciptakan saya Yang sedang menyimak obrolan kita ini Pak Tenang saja Pak Gimana nak Kamu nanti gak ada makanan Tenanglah Pak, makanan ada, tapi punya teman. Ya, Sudah ambil wudhu, doa ya Allah yang maha kaya. Saya ridho dengan ujian ini. Ayah sedang diuji, tidak punya maka, tidak punya uang. Saya pun begitu, jaga diri saya ya Allah. Jangan sampai saya minta-minta. Tolong jaga izah kehormatan saya ya Allah dalam ujian kesulitan ini. Engkau yang menguasai lalu lintas rezeki Tiba-tiba teman Alhamdulillah Saya baru selesai 30 jus. Mau nraktir Tapi gak ada siapa-siapa selain kamu sendiri Yaudah lah buat kamu aja uangnya Apa sulitnya bagi Allah Benar ya. Semua makhluk milik Allah Semua makhluk digerakkan oleh Allah Kalau mau menyampaikan karunia Makanya jangan pernah menghibah kepada orang Jangan memelas kepada orang Jangan meminta-minta kepada orang Izzah kita hancur Percuma Allah yang menguasai semua karunia Allahu somad Minta apapun harus ke Allah dulu Kenapa pakai ke Allah dulu? Karena Allah yang punya semuanya Tidak boleh minta ke orang dan terlambat ke Allahnya Enggak boleh Orang tua itu hanya sekedar jalan karunia Allah, bukan sumber karunia. Orang akan menghamba kepada sesuatu yang dianggap sumber karunia. Kita hanya boleh jadi hamba Allah, tidak boleh jadi hamba atasan, tidak boleh jadi hamba pekerjaan, tidak boleh jadi hamba popularitas. Tidak ada yang menjamin kita selain Allah. Juga adek-adek tidak boleh sibuk memikirkan warisan orang tua Jangan Jangan ya. Kalau sudah rezekinya dapat Kalau enggak, enggak apa-apa Jangan nunggu-nunggu warisan dari orang tua Jelek sekali Udah dari Allah saja Orang tua tidak punya warisan Tidak apa-apa sama sekali Karena Allah menjamin kita Tidak harus dalam bentuk warisan Betul? Oh. Ah, Orang tua saya meninggal Ya berarti sudah waktunya pulang. Bagaimana kami anak-anaknya Allah, Allah yang menjamin. Yas'aluhu man fis samawati wal'ad ard kullu huwa fi Kita dengar surat dari Fabi ayat Ar-Rahman ayat 29 ya, diapit dengan Fabi aala rabbikum ma tukatiban. Pada Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Yaskalah Man Fis Sama Wati Wal Ard Kula Yawmin fi Fishe Fabi Ayy Alai Rabbikuma Tukal Liba Allah semua yang ada tuh Mintanya ke Allah Langit, bumi, semua Keperluan hanya ke Allah yang punyanya Minta ke Allah Setiap saat Allah dalam kesibukan Yang beda dengan kesibukan kita Mencukupi tiap makhluk Menghidupkan, ngasih nafas Mendetakkan jantung Ngasih minum, ngasih ilmu, ngasih hidayah Mengampuni, ngangkat derajat Nurunkan, nyehatkan, nyembuhkan Mematikan Setiap saat Allah mengurus jagat ini dalam kesibukan yang pasti sibuknya tidak seperti kita. Laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itu, orang yang paling sengsara pasti orang yang paling berharap dan takut kepada selain Allah. Itulah kunci kesengsaraan dan penderitaan. Berharap kepada selain Allah jadi pertanyaannya gimana dong ah, kalau kita minta hanya ke Allah sedang kita bergaul dengan orang jadi apa gaul kita dengan orang dengar ya semua karunia wama bikum minikmatin wamin Allah hanya dari Allah manusia hanya jalan-jalan karunia atau jalan cobaan seperti copet copet memang jadi jalan jalan dompet kita hilang pasti ada rahasianya ya kita harus mencegah kemungkaran dan kita harus menuntaskan dengan keadilan tapi kita harus tahu bahwa kita hilang dompet bi biiznillah dengan izin Allah pasti ada hikmahnya nah sama karunia juga seperti sekarang ini bukan sumber ilmu ini cuma sekedar jalan ilmu saya ceramah ujian bagi yang ceramah Apakah ceramah ini tulus atau tidak ingin kelihatan pintar ingin kelihatan soleh atau benar-benar tulus tawadu ini urusan ah, dengan Allah tapi perkara ilmu sampai ke hati saudara itu adalah yang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak bisa ngebulak-balik hati ade atau para pemirsa. Tapi Allah yang maha menyaksikan. Kuasa menghujamkan kerelung hati. Membuat terguncangnya hati. Tergugah jadi amal. Itu bukan kehebatan pencerama. Tapi itu adalah kehebatan Allah pemilik setiap kalbu. Jadi bergaul dengan makhluk itu untuk memberikan yang terbaik. Bukan untuk mengharapkan tapi saya berharap ilmu dari guru boleh-boleh begini berharap ilmu dari Allah syariatnya lewat guru berharap kesembuhan dari Allah syariatnya lewat berobat ke dokter tabib berharap bahagia syariatnya lewat sholat lewat zikir tapi harus tahu bahagia hanya datang dari Allah jadi pemirsa kepada istri yang mengharap bahagia dari suami Besar kemungkinan tidak bahagia Kenapa? Karena suaminya juga kurang bahagia Ya, Ngarep-ngarep bahagia cuman dari Allah Oh saya diancam nih Saya belum bisa bayar utang Itu ada debt collector yang badannya besar Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel itu deb kolektor ciptaan siapa Allah. lapor kepada penciptanya ya Allah ini ciptaanmu yang segede ini lagi ngancam saya sedang saya hanya berlindung padamu kedengar au ya. tuh bikalimatilah hitam min shareima kolak didengar oleh Allah doa itu ya. oh Allah tahu siapa hamba yang meminta kepadanya mungkin dilunakkan hati deb kolektor saya lihat kamu tuh jadi ternyu. udah kamu enggak selalu nasi utangnya biasa yang bayarin nah, hmm. mudah bagi Allah karena Allah pembulak balik setiap hati Allahumma mazali ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in Alhamdulillah ya Allah wahai yang maha mendengar wahai yang maha menatap ya Allah jadikan hati ini hati yang tidak pernah berharap dari siapapun Kecuali hanya berharap darimu Putuskan setiap terketergantungan hati kami Selain hanya bergantung padamu Cabut rasa takut kami terhadap apapun Terhadap siapapun Selain takut jauh darimu ya Allah Dua yang maha menatap Jadikan hati ini hati yang selalu terpaut padamu Jangan biarkan kami berpaling darimu Walaupun sesaat Ya Allah, jadikan setiap langkah ini hanya menuju padamu. Jangan biarkan kami selangkah pun menjauhimu. Doa yang menggenggam hati. Hujamkan di hati ini hakku yakin padamu ya Muqallibal Qulub. Tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayati kamana watal arda binuri syamsi abadan abad rabbana la tujikulubana ba'da idha da'itana wahab lana wila dunga rahmah innaka antal wahab jangan cabut nikmat iman ini ya Allah izinkan sampai akhir hayat husnul khawatimah rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azabanna Amin ya Allah Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah pemirsa Allah mendengarkan apapun yang terucap Allah tahu setiap masalah kita Setiap masalah dirancang Supaya kita semakin dekat padanya Semakin bergantung dan berharap padanya Allah janji Wa mayyatawakal ala Allah Bahwa hasbuhu barang siapa yang hatinya hanya Allah hanya Allah tempat bergantung dan bersandar dan pasti Allah tahu Allah janji akan mencukupi kebutuhan lahir batin kita dia mahat tahu kebutuhan kita dan dia penguasa apapun yang kita butuhkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh